Selamat siang Pak Gilbert, selamat siang, silahkan b a p a k senang juga ya, kalau ada dengar kabar seperti ini ya, tapi ini kan cuma dua h a k i m ya mungkin ada dua ratus hakim atau dua ribu hakim yang seperti ini, jadi rakyat menunggu, mungkin ada yang lebih, apa, lebih banyak lagi, karena rata-rata kan rusak semua tuh, dari mulai dari pengadilan negeri sampai, sampai di Mahkamah Agungnya juga sama, gitu aja makasih, terima kasih Pak Gilbert, Pak Andre, selamat siang, ya, terima kasih. ハローハーキンアはフォニアのタイトルのパスメントのパスメントのパスメントのいスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパはメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパスメントのパス Oh itu mah, n gak g ada yang kayak gitu mbak. Itu rakyat m e r e k a sih salah itu. Maksud saya itu n gak g ada. Hakim tuh semua tuh n gak g kayak gitu. Yang saya maksud adalah n gak g ada yang ngaku.、Uh -huh. Semua orang kalau perkara itu memang begitu. Harus cari-cari ke tempatan. Jadi ya baru dua kan ketahuan. Nanti sebentar lagi ketahuan lagi. Makasih. Makasih kembali Pak Robert. p a g u s selamat siang. Ya selamat siang. Sila c e n g g a Pak. nah inilah mbak、e, semestinya kita punya prioritas penanganan kasus hukum masalah hukum yang menyebabkan carut-marutnya negara ini kalau memang kita sepakat bahwa carut-marutnya、e, itu pertama adalah penegak hukum itu sendiri juga brengsek begitu nah ini dihukum、si、seberat-beratnya mbak kemudian yang kedua carut-marut negara ini juga karena、e, pejabat yang、e, korup nah itu kalau ada yang、uh, bermasalah, e gas mbak jadi jangan hanya dikasih sanksi saja. hakim、uh, nah, ini ini、uh, seperti virus itu,、uh, isu virus sinaga itu ketahuan hanya berapa、uh, tahun gitu ya, hanya enam tahun,、ini、kurang kurang banyak kalau u dia sumur itu karena memang biang jeroknya itu di situ, t e r i m a k a s i h terima kasih Pak Gus, saya beralih ke Pak Andi selamat siang Pak. ya silakan Pak Andi.、Eh, Bu ini yang dua ini semanggis s i l aja. パーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパー a イ d パーゼイナパーゼイナパーゼイ a パーゼイナパーゼイナパーゼイナパー p イナパ a ゼ a ナパーゼイナパーゼイナパー u イナパー u イ a パーゼイナパーゼイナ a ーゼイナパ a n イナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパーゼイナパ n ゼ a s i ーゼイナパーゼイナパー s イナ n y a どうか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 Ya kalau menurut saya akhirnya pasti tidak bisa karoke bung. Akhirnya cuma diajak oleh pihak yang terkait tem untuk memberi suasana saja bung. Dan juga pasti lebih dari sekedar karoke yang cuma i t Terima kasih Pak Firman. Pak Leo selamat sore silakan. おたちは、この人たちの人 Negara ini sudah seperti tidak ada pemimpin, gitu. Seperti masalah s e n s u r i a tidak terselesaikan. Siti Fadila katanya belum, Mahambalang. Banyak masalah pindoh juga belum selesai itu. Itu aja, itu masalah kecil lah. Ini negara sudah tidak ada pemimpin. Bila perlu pajak, n g g a k usah dibayar juga. Dan dari Gambi, banyak o r a n dinam, saya i ajak tuh. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak r i o Pak Alex. Selamat sore, s i l a k a n Ya, selamat s o r e dua ya yang dihukum ya. Oke.、Okay. Mungkin kalau hakim di Republik ini katakanlah sekitar 2.000 orang ya 10 persennya itu mungkin tiap hari melakukan transaksi dan deal-deal yang sama Jadi mestinya kalau mau dihukum dan d i t a n g k a p disadap Itu sekitar 200 hakim per hari dihukum Dan kira-kira berapa ratus harilah baru habis mereka i tuh Tidak jadi hakim lagi、eh, Terima kasih Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf Maaf, maaf, maaf やわらこんちゅう u いとは、ただぴん、すだ、まんじや、あらど、かんたくなりよ、こんさまさりや、こんかりこんそもわ、もだもだ、ん、なりとは、じゃきんぱ、らぱん、たたす、しゅりぼ、そばやなり、なんだか、ほんきんたいと、ぶなぶなる、まんじゅう、なんだ i やん、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじゅう、まんじ